Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Satu Gaikindo, Jongki Sugiyarto. Pak Jongki, apa komentar Anda? Ya, memang dari awal kita sudah mengkhawatirkan hal tersebut. Ya kan? Kita sudah secara dari Gaikindo khawatir bahwa peraturan minimum uang muka ini bisa menurunkan. Angka-angka penjualan, tetapi kan tetap dilaksanakan mulai 15 apa, Juni ya, kalau tidak salah, ya kan? Nah, waktu itu tapi Bank Syariah masih belum termasuk, masih boleh lah Bank Syariah. Tetapi pemerintah mengatakan sekarang Bank Syariah pun akan juga kenakan peraturan ini. Ya kita gini aja, kita lihat bersama saja, karena kenyataan kan katanya, luarnya kenyataan penjualannya bagus, Katanya, iya kan? Selama bulan Juni, Juli, naik terus, hanya Agustus turun disebabkan karena hari pendek, karena ada apa namanya istilahnya lebaran dan lain-lain. Tetapi kami tetap masih khawatir gitu bahwa, apalagi sekarang Bang Syariah dikenakan juga pada peraturan ini. Kita khawatir bahwa angka penjualan kita bisa turun nih nanti, iya kan? Nah, kalau memang kenyataannya turun, ya pemerintah saya pikir harus juga melihat dan barangkali mengecek ulang lah ya apakah ini, kita mengusulkan pada saat itu, kira-kira beberapa bulan yang lalu, kira-kira bulan Maret ya, waktu peraturan diterbitkan berarti kan peraturan itu 15 Maret diterbitkan dari berlakunya 15 Juni, kita mengatakan kalau bisa, ini ditunda dulu satu, kalau tidak bisa ditunda barangkali angkanya Jangan langsung 30 persen. Mengingat daya beli masyarakat kita masih kadang-kadang belum sanggup untuk membayar uang buka 30 persen. Ya mungkin bertahaplah. Tahun ini misalnya 15 atau 20 dulu. Tahun berikutnya naik 5 persen lagi, naik lagi. Sampai income per kapita Indu masyarakat Indonesia ini sudah misalnya sudah mencapai 4-5 ribu. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya kan. Tetapi kelihatannya pemerintah tidak mau, sehingga tetap diberlakukan 15 Juni, dan kenyataan katanya ini buktinya penjualan malah bukan turun, malah naik katanya Ya ini enggak apa-apa, mungkin juga karena waktu itu, pembeli itu mengejar ya kan, sebelum peraturan berlaku kontrak-kontrak lama, yang masuk uang mukanya belum 30%, mengejar barangkali juga hari-hari lebaran nah kita lihat sekarang ini September ke depan, harapan kita sih sebagai Gaikindo, jangan sampai turun harapan kita kalau naik ya Istilahnya Alhamdulillah, ya kan? Kalau naik penjualannya dan bisa bagus terus sehingga kita bisa mencapai barangkali tahun ini 1 juta penjualan kendaraan bermotor. Tapi kalau yang kita khawatir kan kalau turun. Nah, itulah kekhawatiran kita. Tapi kita lihat bersama lah kita tunggu September sampai terus ke depan. Kalau memang tidak ada masalah, angka penjualan naik ya... Baguslah, kita semua happy kok. Kalau angka penjualan naik, semua diuntungkan. Pemerintah juga mendapat income yang lebih, ya kan? Income dari mana? Duh, dari bea masuk, dari PPN, PPNBM. Itu mobil kan semua ada bea masuk, ada PPN, ada PPNBM-nya. Ya kan? Jadi kalau kata penjualan itu naik, meningkat, pemerintah juga diuntungkan. Bukan hanya industri otomotif, tetapi pemerintah juga diuntungkan. Jadi kita juga happy semuanya gitu ya kan? mudah-mudahan itu yang terjadi dah. Lalu strategi apa yang diambil industri agar tidak mengganggu penjualan, Pak? Ya, kita sih sebetulnya di dalam kaitannya ini tidak punya strategi apa-apa karena itu kan adanya di pihak perusahaan pembiayaan, leasing. Ya kan ada leasing, ada bank atau bank syariah dan lain-lain. Kita malah memberikan satu kekhawatiran lagi. Dengan maraknya adanya yang tiap-tiap ha, hari barangkali kita terima SMS yang disebut KTA, kredit tanpa agunan. Jadi orang-orang yang mau membeli mobil uang mukanya tidak cukup, lalu dia mengambil kredit KTA untuk menutupin itu. Berarti kan dia punya dua kredit jadinya. Satu kredit di bank itu atau di leasing atau di bank syariah, ditambah satu kredit KTA tadi untuk menutupin tadi supaya bisa 30%. lah. ini kan bukannya lebih berat dan bahaya. Iya kan, kalau kreditnya macet, salah satu kan jadi repot. Ini yang kita juga sinyalir ada ini ternyata. Iya kan, pembeli-pembeli yang uang mukanya tidak cukup, terpaksa mengambil kredit KTA tadi yang tiap hari ditawarkan per SMS kepada di handphone kita. Iya kan? Gitu. Dan nah, ini juga perlu kita istilahnya antisipasi kalau ada yang hal-hal demikian. Iya kan? Dan nah, mudah-mudahanlah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mudah-mudahan angka penjualan kita tidak turun, kita semua senang. GAIKINDO senang, pemerintah senang, dia ya kan yang BI pun keuangan, Kementerian Keuangan, BI yang mengeluarkan peraturan juga senang juga karena ternyata apa yang dikhawatirkan oleh kita GAIKINDO, oleh industri otomotif tidak terjadi. Demikian ketua 1 GAIKINDO, Jongki Sugiyarto, saya Wendy Lim.